Community, dan langsung saja enggak usah panjang-panjang kata satu lagu request dari regal community special buat regal juga ya yeah. Monggo nyupa Lapa Tadi spesial buat cah-cah kerjanya Regal Community. Semoga rezekinya tambah banyak, diberikan kelancaran dalam bekerja dan berusaha. Amin.